Mitra Bisnis, pemerintah mengeluarkan aturan yang memotong jam kerja PNS sekitar satu setengah jam selama bulan puasa ini. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau Alfi Yuki Hanafi. Pak Yuki, apa komentar anda soal ini? Saya pikir begini, kalau yang berkaitan dengan PNS berarti kan dirjen dari Sukai. Untuk yang menyebut berkaitan dengan perusahaan logistik dan forwarding gitu kan, kalau onsol Walaupun mungkin sebagian besar kan PUMN gitu ya. Yang paling penting saya pikir seharusnya ya. diri yang dia cukai sih tidak, tidak membutuhkan hal-hal tersebut gitu loh. Karena ini kan kita khawatirkan sekarang saja tidak ada pemotongan kerja. Jadi during time kita khawatirkan akan meningi. Dan salah satu faktor dari during time itu kan adalah diri yang cukai. Nah ini yang saya pikir mekanismenya perlu disepakati gitu kalau itu sampai. Seberapa besar sih, Pak, dampak yang akan dirasakan oleh pengusaha logistik dan forwarder nih dengan adanya penerapan ini? Disebabkan ada libur yang cukup panjang pada idul fitri gitu ya, terus juga akan ada pelarangan mobil bergerak gitu kan, terus ada, ada beberapa komoditi yang tetap bergerak, tapi ada sebagian besar kan tidak boleh, boleh bergerak untuk menghindari kemacetan, terutama angkutan darat berakibat pada Penumpukan barang kan harus dipersiapkan, gitu loh. Kalau menyakut bahan makanan misalnya itu kan harus dikirimkan terlebih dahulu pada masa liburan, pada saat sebelum masa liburan Idul Fitri gitu lah. Ketersetiaan pangan itu kan harus, nah itu kan tentunya akan terjadi penumpukan yang cukup besar pada saat bulan Ramadan ini. Terutama 3 minggu pada saat lebaran, sebelum, pada sejak mulai Ramadan sampai dengan minggu ketiga, gitu lah. Karena minggu terakhir itu kan biasanya udah slow down ya, gitu loh. Ada beberapa yang tentunya harus menyesuaikan Tidak seluruh PNF itu harus e, diadakan penyesuaian jam kerja Terutama jam kerja pada saat pulang kerja mungkin Kalau yang pagi relatif sih Buat saya tidak ada masalah gitu loh Tapi yang sorenya ini Mungkin pulangnya jadi dipercepat Sedangkan kan pekerjaan masih menumpuk Tidak bisa ditunda besok dan seterusnya mau untuk ekspor impor, pengiriman antara pulau ya. Belum lagi kalau makanan kan juga masuk ke POM ya kan, terus juga ada karantina dan lain-lain. Nah, ini kan perlu perlu perlu dicermati betul gitu loh. Jangan sampai menghambat terutama yang antar pulau untuk penyediaan bahan makanan ya. Menjelang hari lebaran kan semua bahan pokok kan harus tersedia dengan dengan dengan banyak dan pastikan ada lonjakan pembelian gitu loh, terutama di daerah-daerah tertentu gitu loh. Jadi, seharusnya sih praktika ya, semua diberlakukan adanya penyesuaian kerja pada PNS. Demikian ketua umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau Alfi Yuki Hanafi. Saya Mandariska